Dan ya? kali ini nih kan gak sendiri ya mm -mm, Karena ada lagu duet Permintaan dari Panitia juga iya. Ditemenin bareng Arjunanya Adila Ada siapakah dia? Andi KDI Adi K Pa! Kita gojamo lagi bersama aksi. Halo bro. I couldn't Berli! itu bos ya